Rudy. Ya. Silahkan, Pak Rudy, i a s i l a k a n Pak r u d i Opini saya begini Bu Kalau kita laporan KPK, nanti t e m b a h di p e r s e d i k lagi Bu, t e m a h d e r i l i k lagi habis uang Bu m、mm -hmm. a kasih, gitu aja Bu Baik, terima kasih Pak r u d i Pak Jono, selamat siang Selamat siang s i l a k a n komentar ya Pak、uh, Bukan s e a m a komentar, saya mengenai KPK Saya cuma mau tanya emailnya berapa atau nomor teleponnya berapa Jadi boleh saya tahu Alamak sudah a n j i l lain bersama kita, selamat siang 何が起きているの何が起きているの私は何が起きているの私は何が起きているの私は何が起きているの オランキ a ンモ h ス、um、アイアンモルスカミングスワロジランサピ、ジャディスウ r ー、カペカチュガ、ビシャキタプチャイヤ、ジャマンサカラウ、ウォーまンキタタプオテ i ミス、ジャディ、ホクンビシャディボラプライピネグリー、ヤングナルビシャサラ、ヤングサラビシャディブナルカン、カラキタモルモデリアンタング、ガウサデ、ウダー、タハンカンアジャー、トリマカシス、ロバシアン。 Selamat siang, Pak Edi. Selamat ya, siang, Pak. Silakan, komentar Anda. Ya, selamat siang. Sekarang, saya mau kasih informasi. KPK jangan cuma diam a j a Melalui pas SM ini, coba turun ke provinsi Bali. Di situ katanya defisit listrik. Tapi setelah saya lihat, sudah banyak listrik yang sudah bisa. Tapi itu banyak oknum-oknum、ok -ok、PLN itu. Kerja sama dengan instalasi, i n s t a l a s Yang untuk memeras pengusaha-pengusaha perhotelan, yang dimana di situ akan dibangun hotel kurang lebih empat puluh. Itu mereka persulit listrik-listrik penyambungan. Harga resminya dimisalkan 50 juta, itu bisa naik sampai sepuluh kali. Tolong itu KPK turunlah di situ. Ini、ya. udah bukti. Kenapa dia maja? Itu dia punya p r e s i d i r juga, d a n g a n iskan mana itu. Anak buahnya begitu masih didiamkan. Alasan t i d a k a d a dia punya、uh, kekurangan listrik. Ada hal sudah cukup. Tapi terus mereka mempersulit. Itu tolonglah coba、uh, KPK turun, jangan diam aja. Baik, terima kasih Pak Edi. Selanjutnya Pak r u d i Pak Rudy? Ya, s i l a k a n Pak komentar Anda Pak. Satu, mau aja kalam kabut, a k a lebih kisah. Baik, terima kasih Pak r u d i